Bagaimana mengatasi perasaan seolah-olah telah bertestasi terhadap amal ibadah? Dan bagaimana halnya dengan berwasilah terhadap amal ibadah kita yang dibolehkan oleh syariat jazakumullah. Baik, pertanyaan sangat cerdas ini. Untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tentang tips tadi, Pertanyaan ini mengandung dua sub-pertanyaan Yang pertama adalah Mengatasi perasaan Seolah-olah telah berprestasi. Di antara caranya adalah Ingatlah Asal Penciptaan kita Modal apa yang kita bawa Dan ingatlah dan bacalah tentang apa saja yang dikaruniakan Allah Azza wa Jawa kepada kita. Di sana kita akan menemukan bahawa sesungguhnya kita adalah variabel nol. Dari perasaan bahawa kita sesungguhnya nol. Prestasi apa yang bisa diandalkan oleh seorang nol? Kita tidak berprestasi. Adapun pertanyaan kedua. Bolehnya berwasilah dengan amal ibadah kita. Itu kaitannya dengan Allah. Hubungan antara kita dengan Allah. Karena Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kata Imam Sa'adi rahimahullah Tadi bahawa kita diberi modal untuk beramal soleh dan Allah memuji kita atas amal soleh tersebut itu pujian Allah kepada kita karena hal itu terpuji di sisi Allah maka Allah izinkan itu dijadikan sebagai andalan wasilah wasilah itu adalah penghubung sebagai andalan yang menghubungkan antara doa kita dengan ijabah Allah itu cukup hubungan antara kita dengan Allah. Tetapi biasanya kalau perasaan berprestasi dan bergengsi itu dihadapan sesama manusia. Kalau dihadapan Allah, gak ada orang merasa berprestasi dihadapan Allah. Kecil dia, ciut dia. Kalau dia tahu Allah, dia ciut. Apa yang telah kulakukan untuk Allah. Gak ada apa-apanya dibanding dengan yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang saya maksud dengan perasaan berprestasi itu dihadapan sesama manusia, itu yang kemudian memunculkan ria dan sumah. Eh, pertanyaan cerdas yang lain belum masuk. Kamu lupa perasaan, perasaan berprestasi itu apakah itu yang dimaksud dengan ujub itu? Iya, ujub itu dihadapan manusia juga kan? Ujub artinya apa? Al-I'jabu bin Nafsi Itu uh, kepanjangannya Ujub artinya Al-I'jabu bin Nafsi Kita merasa kagum terhadap uh, kehebatan diri kita Dari kekaguman kita terhadap kehebatan diri kita Maka kita tampil di hadapan sesama manusia Seakan kita lebih daripada yang lain perasaan lebih daripada yang lain itu yang sering dikatakan sebagai ujub itu akhlak ya. Guru. Maka bagi orang yang ikhlas karena Allah azza wajalla Amalnya Dia tidak merasa bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain walaupun karya-karyanya sungguh sangat spektakuler di di hadapan manusia. Banyak jasanya. Dan ini adalah PR tersulit dari semua amal. Beramal itu mudah. Tetapi mengikhlaskan amal ini sulit. Dan lebih sulit lagi adalah istiqamah untuk bisa ikhlas dalam beramal. Allah SWT maka barang siapa yang dikaruniai ikhlas oleh Allah azza wajalla satu kali saja seumur hidupnya ini akan bisa menyelamatkannya di akhir satu saja dari sekian banyak amal kita dan itu ikhlas karena Allah azza wajalla sungguh akan menyelamatkan kita sebagian ulama salaf sering dalam muhasabahnya terhadap dirinya sendiri ketika mengaudit dirinya sendiri evaluasi diri dia mengatakan ya nafsu akhlisi taqallahi wahai diri ikhlaslah dalam beramal niscaya engkau akan selamat akhlisi taqallahi maka kita belajar ikhlas. Itu betul-betul berat Dan itu diakui oleh para ulama besar. Para ulama besar. Nah, tetapi dari pintu ini juga. Syaiton bisa masuk. Dapat pelajaran seperti ini nih. Ya, dapat pelajaran seperti ini nih. Syaiton bisa masuk, hati-hati. Ini pentingnya ilmu. Aduh. Saya mau beramal begini, tapi takut, takut ria, takut sum'ah takut ujuk. Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Ah, enggak usah beramal dulu lah, takutnya enggak ikhlas. Nah, itu syaitan. Tak kala kita tidak jadi beramal, karena khawatir dibilang ria, itulah ria yang sesungguhnya. Wangel ne, angel. Usahlah dia Beramal karena manusia Itu sirik Tetapi tidak jadi beramal Karena takut dibilang dia Itu dia Belum lagi kalau kita kaji tentang syukur Bersyukur itu ternyata susah lebih susah lagi bersyukur bahwa kita telah bersyukur. Karena untuk bisa bersyukur, diperlukan potensi yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, sebuah hidayah, taufir di dalam hati, sehingga kita bisa bersyukur. Setelah Allah berikan hidayah kita untuk bersyukur, hidayah atas syukur ini perlu kita syukuri. Yang ini tidak bakal bisa kita lakukan. Setiap kali kita bersyukur, kita syukuri juga bahwa Allah telah berikan hidayah untuk bisa bersyukur. Allah sudah berikan kita hidayah untuk bisa mensyukuri bahwa kita telah bersyukur tiga kali lipat lagi kemudian kita harus bersyukur bahwa kita telah bersyukur karena kita telah bersyukur. Allah wabar wamelne. Tolong -tolong pertanyaan. Tolong kalau ngasih pertanyaan hurufnya yang menolong ntarannya. Assalamualaikum Pak Ustad, wassalamualaikum warahmatullah. Kenapa orang Yahudi pintar-pinter? Siapa bilang? Allah yang bilang mereka tuh boblok-boblok. Pinter tuh di bidang apa? yang bilang la asharu hum la kebanyakan mereka tidak pakai akalnya kalau akalnya enggak dipakai jadi orang pintar enggak enggak pintar orang manajemen sekarang membahasakan ada kecerdasan emosional ada kecerdasan spiritual itu pembahasan aja aslinya itu dalam bahasa para ulama adalah Alif tidak, ya, alif tidak. Walakul sahih. Orang yang mendapatkan hidayah taufiq untuk beramal sahlih. Orang yang beramal sahlih menunjukkan bahawa dia berada di atas hidayah petunjuk yang benar. Dan orang yang benar itulah sesungguhnya orang pintar. Kalau dalam kamus umum ada orang pintar, ada orang benar. Tidak semua orang pintar jadi benar. Tetapi kalau benar, pasti dia harus pintar dulu. Milik jadi orang pintar, apa jadi orang benar? Kalau jadi orang benar, belum tentu terkenal sebagai orang pintar. Barangkali susah ya bahasa tadi pada... Oh pada dia Pertanyaan Apa perbedaan Bani Israel dan Yahudi Tidak semua Bani Israel Yahudi Tetapi kalau Yahudi pasti Bani Israel Ini dari sisi uh, Mana yang umum dan mana yang khusus Dari sisi Asalnya Bani Israel adalah etnis. Mereka disebut Bani artinya keturunan. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Israel dalam bahasa Ibrani... Dalam bahasa Arabnya... Abdullah. Hamba Allah. Israel. Itu. Dalam bahasa Ibrani... Dalam bahasa Arabnya, Abdullah, hamba Allah. Itu adalah sebutan untuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam seterusnya. Itu disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki keunikan, kepribadian yang aneh. Membangkang, sulit diatur Licik Tidak sopan, songong Kepada Allah Tapi Allah sudah berikan banyak keistimewaan Kepada mereka Sebagai sebuah potret Bentuk Manusia yang dimurkai oleh Allah azza wajal dan dilaknati di mana-mana dibikin oleh Allah sengsara di mana-mana ndak pernah bisa bersatu. Kacah terus dan tidak pernah bisa tenang hidupnya di manapun berada. Itu Yahudi. Nah, orang Yahudi disebut Yahudi itu dari sisi keagamaan. Ya. Dari sisi keagamaan Keimanan Mereka memiliki Pemahaman tersendiri Yang telah mengobok-obok Taurat dan Injil Dan mereka juga Kafir terhadap Nabi Isa AS, Orang Yahudi Makanya tidak saya sebut Yahudi Pasti uh, Yahudi uh, Tidak semua Bani Israel adalah Yahudi Karena Bani Israel ada yang Hudi ada Nasrani Yahudi ini identik dengan Pengikut Nabi Musa AS Tapi sesungguhnya juga tidak Mengikuti Nabi Musa Karena tidak mengikuti petunjuk Tawar Mereka bikin sendiri kitab sucinya Yang mereka sucikan Namanya ilmu, Itu kitab mujarobat Mereka itu ilmu, Bukan Tawar Baik Itu pengetahuan saja Tidak ada efek amalnya mangga. Iya. Ya. Ketinggalan soft Pertama atau jadi masbuk gitu ya hmm -mm. Rasa malu Iya Baik, ini pertanyaan penting Pinter sekali yang bertanya Semoga Allah jadikan kita pinter semua Pinter ilmunya, pinter amalnya Jadi orang pinter dan Bener satu fenomena yang dipertanyakan di sini adalah Kita mengen, telah mengenal sunnah Karena kenalnya kita dengan sunnah Nabi alaih salatu wassalam Kita termotivasi untuk sholat berjamaah Sholat selalu berjamaah Dan bukan hanya berjamaah saja Tetapi meraih sholat pertama Pertanyaannya adalah Apakah kalau kita ketinggalan jadi masbuk. Kemudian kita jadi merasa malu. Malu kepada manusia. Aduh, gak enak banget ya. Saya ketinggalan gitu. Apakah itu berarti tidak ikhlas? Iya. Berarti amal kita karena manusia. Itu. Ini persis seperti sebuah contoh yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf Di antara umat islam di generasi salaf dulu, generasi tabi'in ada orang yang sehari-harinya itu untuk urusan sholat berjamaah sangat-sangat berdisiplin dan selalu menempati soft pertama Suatu kali dia terlambat Begitu terlihat Terlambat Orang-orang Sebenarnya juga Enggak begitu care-care amat gitu Kepada dia Ya orang terlambat biasalah Ada hajat tertentu misalnya ya Kebelet misalnya Tapi dia sudah merasa Malu banget gitu Merah pada mukanya Kayaknya tuh Merasa Berat sekali Melihat manusia itu Dia sudah salah tingkah sendiri gitu. Ini disebutkan Di dalam kitab Tazkiyatul Nufus Oleh dokter Ahmad Farid Cerita ini digenerasi tabi'in Dan ini Harus diwaspadai Jadi kita berusaha Semaksimal mungkin untuk Mengamalkan apa yang diperintahkan Kekurangan Pasti ada dalam diri kita tidak ada yang bisa sempurna. Nah ini juga bisa terjadi pada seorang imam. Imam sholat. Dan kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dia bisa melakukan kesalahan fatal di dalam sholatnya. Tetapi karena menutup malunya maka dia lanjutin aja. Suatu kali Nabi alaihi sholatu wassalam. Nabi sendiri. Pernah melakukan kesalahan ini Tetapi ini sebuah kelupaan Kesalahan atas dasar Lupa dan ini menjadi Panduan bagi umat Tadkala lupa Nabi Nabiya alaihissalatu wassalam Mengimami solat subuh Jemaah sudah berdiri dan solat sudah dilaksanakan Sudah mulai dilaksanakan Pada rokaat pertama begitu beliau sedang membaca al-fatihah teringat kalau ternyata beliau belum mandi janabah belum mandi junub nih di sini kita berkaca bercermin pada keikhlasan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi gengsi akhirnya apa nabi ali sholatullah sallam memberikan isyarat kepada jamaahnya Makanakum antum Tetaplah kalian pada posisi seperti ini. Sampai aku kembali. Sesungguhnya aku lupa. Tadi belum mandi janabah. Allahu Akbar. Seandainya imam sekarang. Kira-kira dia berani gak mengatakan seperti itu? Kengsi aku. Hah? Malulah. Malu kepada manusia. Dengan menabrak aturan Allah Azza wa Karena malunya kepada manusia. Maka ditabraklah larangan Allah Azza Wajal itu menunjukkan bahawa malunya tidak karena Allah. Karena rasa malu itu salah satu daripada unsur iman. Walhaya o shubatun min iman dan rasa malu sifat malu adalah salah satu dari unsur keimanan. Ya ini kita jadi belajar eh, apa namanya? Tazkiratul Nufus Bapak Ibu sekalian Waktu sudah jelang jam 8 Mungkin agar kita Tidak berlarut malam Mungkin insya Allah bisa kita sambung Pada pekan yang akan datang Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih alaikum warahmatullahi wabarakatuh